ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رijala كثيرا ونساء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 فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Alhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah, Rab semesta alam. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Termasuk di antara nikmat tersebut yaitu siang hari ini kita duduk bermajlis sebagai upaya kita untuk selalu mendekat dan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri dengan amal-amal yang diridainya yang telah disyariatkan maka sudah sepantasnya bila kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ini terkait dengan panutan ataupun teladan yang diistilahkan pada generasi gen Z Atau pada masa sekarang ini di berbagai media sosial Diistilahkan dengan role model Tulisannya role model Role model Tajuk pembahasan kita Jadikan ulama sebagai role model anak Bukan influencer duniawi Dari judul ini kita Ada dua kata yang mungkin Masih agak asing Bagi sebahagian kita Yaitu kata role model Dan kata Influencer. Apa itu role model? Role model adalah Teladan. Panutan. Orang yang perilakunya Tindakannya Sifatnya patut untuk ditiru. Dan dijadikan sebagai uswah hasanah. Contoh teladan yang baik. Dijadikan contoh teladan terutama bagi generasi muda. Generasi gen Z. Kalau sekarang, ya. kenapa demikian? Karena role model atau figur yang dijadikan sebagai sosok yang diteladani, yang dipanuti yang ditiru dicontoh adalah figur atau orang yang memiliki sikap perbuatan atau memiliki Sesuatu yang menginspirasi atau memotivasi. Ya. Baik dalam skala kecil ataupun dalam skala yang luas. Artinya masyarakat luas. Karena media sosial itu jangkauannya sangat luas. Nah itu terkait dengan role model Jadi bisa dipahami ya Role model itu Seseorang yang diteladani Yang dipanuti Yang diikuti Perilaku Tindakannya Sifatnya Tutur katanya Karena Ia adalah sosok Contoh yang baik, role model diteladani dalam hal keilmuannya. Jadi seorang role model itu diteladani. Dari sisi keilmuannya. Sisi keilmuan ini yang nanti akan membedakan. Dengan influencer. Nah. Jadi. Ulama. Dijadikan sebagai panutan. Dijadikan sebagai teladan. Atau dengan bahasa sekarang Sebagai role model Karena Sisi keilmuan Itu yang pertama Yang kedua Karena sisi amal Dan ini tidak akan Didapati Di kalangan influencer Ini perbedaan yang sangat fundamental Ilmu amal. Yang ketiga, pada diri ulama kita jadikan sebagai teladan, sebagai panutan, sebagai role model karena tindakan perilakunya, tutur katanya di dalam dakwah ada Ad waktu ilallah Taala dan ini tidak akan didapati di influencer dan beberapa sifat lainnya dari para ulama akhlaknya seperti misalnya Sikap penyabarnya, sikap sabarnya, sikap tawaduknya, sikap tawaduk tidak akan didapati di influencer. Mana ada influencer tawaduk? Justru influencer itu ingin, ingin apa? Ingin dikenal. Kebalikannya dengan para ulama, lebih menyembunyikan amalnya, influencer, kebalikannya, kontennya justru disebarluaskan. Beda kan? Dua sisi yang sangat paradoks. Apa paradoks? Hampir mirip dengan karedok. Paradoks itu perbedaan yang sangat diametral, yang sangat begini nih. Ya pertentangan yang sangat tidak akan mungkin ada kesamaannya. Ya. Ya. Influencer membuat konten supaya apa? Dirinya dikenal masyhur. Para ulama menyampaikan dakwah semaksimal mungkin itu amalan yang disembunyikan. Ya. Itu perbedaan yang sangat Kontras antara influencer dengan ulama Maka disinilah mengapa ulama itu menjadi role model kita Terutama generasi muda Jangan sampai tersesat Sekali lagi Jangan sampai tersesat Dengan sebab mengikuti para influencer yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Dari sisi apa? Ya dari sisi banyak hal Dari sisi keilmuannya Jelas Dari sisi amaliyahnya Perbuatannya Tindakannya Para ulama beramal Semaksimal mungkin amal itu kalau bisa disembunyikan. Tidak dipamer-pamerkan. Influencer. Ya harus dipamerkan. Kalau tidak. Tidak mendapat. Tidak memperoleh apa? Hah? Apa namanya? ya Tahu semua udah pinter ini. Kita tutup aja ya taklimnya. Kalau tidak di, kontennya tidak diangkat, tidak dipublikasikan, ya tidak akan dapat follower. Sedangkan influencer itu sangat-sangat membutuhkan follower. Itu perbedaannya. Para ulama justru bahkan ada di kalangan salaf saya lupa namanya seorang ulama begitu pengajiannya banyak langsung ditutup. Kenapa? khawatir tumbuh ria ya. itu jadi sikap tawadu itu mewarnai perilaku ulama ya. kenapa ya karena ujungnya para ulama itu dengan ilmu yang ada pada diri ya, para ulama tersebut dengan ilmu itu menjadi sebab tumbuhnya rasa takut ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbuhnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut apa? Takut amalnya tidak diterima. Takut kemudian menjadi tergelincir dan seterusnya. Itu para ulama. Ya. Maka kita perhatikan... Ya. Bagaimana para ulama itu dijadikan sebagai role model karena memang ya, Segenap perilaku, tutur katanya, tindakannya, ya, keilmuannya, amalnya, ya, kesabarannya, dakwahnya, sikap tawaduknya Al-amr bil ma'aruf an-nahi anil munkarnya itu ada pada sosok seorang ulama pada sosok ulama sedangkan influencer jauh sekali jauh sekali jadi kalau diperbandingkan ya mohon maaf saja. Influencer itu tidak apa-apanya. Kalau kita melihat ya, karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh ulama, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat komparasi, membandingkan. Perbandingannya ulama seorang alim dengan ahlul ibadah, bukan dengan influencer. Ah ini, ini judulnya harus dikoreksi nih. Jadi jauh sekali antara ulama dengan influencer. Nah, Rasulullah saw membuat komparasi perbandingan, yaitu seorang alim dengan al-‘abid dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan at tirmizi di dalam Kitab Sunan keduanya. Hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan. Fadlul al Alim ala al Abid, Tafadlil qamari ala Sa'iril. Kawakib Itu permisalan ya, Yang sifatnya komparatif Yang dilakukan Atau yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa Keutamaan seorang alim Seorang yang berilmu Dan mengamalkan ilmu Yang ada pada dirinya Alal abid Dibandingkan dengan seorang ahli ibadah Ahli ibadah ini Influencer belum tentu ahli ibadah Ahli meceng, iya Influencer Ahli tampil, iya Itu influencer ya. Tapi Rasulullah s.a.w. membuat perbandingan Seorang alim dengan seorang abid Kata beliau salallahu alaihi wa ala ala wa salam. fadlil qamari. Seperti bulan purnama. Ya, ala sa'iril kawakib. Atas seluruh bintang gemintang. Bintang gemintang ini banyak jumlahnya. Banyak sekali jumlahnya. Tetapi meskipun banyak. Sinarnya. Sinarnya. Tidak seterang bulan. Yang meskipun hanya satu tetapi cahayanya menerangi alam sekitarnya. Seperti itulah perbandingan seorang alim, orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu dan beramal dengan ilmunya, bila dibandingkan dengan seorang abid, ahli ibadah. Maka kalau kita mengingat, Kisah hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang mengisahkan tentang pembunuh seratus orang. Ketika sang pembunuh sudah membunuh sembilan puluh sembilan orang, sang pembunuh datang kepada seorang ahli ibadah. Kemudian, sang pembunuh bertanya, adakah pintu taubat untuk saya? Dijawab oleh sang abid, tidak ada. Lantas, sang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang ini, membunuh sang abid. Ahli ibadah ini dibunuh. Sehingga genap menjadi 100 orang ia bunuh. Setelah itu sang pembunuh datang ke seorang alim Mengajukan pertanyaan yang sama Apakah masih ada pintu taubat untuk saya? Kata sang alim, ada Ada pintu taubat, masih terbuka pintu taubat itu untuk dirimu Tetapi Engkau harus pindah dari daerahmu ke daerah yang di sana penduduknya baik. Lihat. Sang alim tidak hanya menyebutkan bahwasannya pintu tobat itu ada. Tetapi untuk menjadikan sang pembunuh ini istiqomah. Di atas pertaubatannya, agar sang pembunuh ini istiqomah di atas pertaubatannya, sang alim mengarahkan agar sang pembunuh ini pindah ke daerah lain. Yang di daerah tersebut penduduknya baik. Itu menunjukkan bahwasanya seorang alim memiliki keilmuan sehingga ia mampu memberikan irsyad bimbingan bisa memberikan bayan penjelasan keterangan kenapa saya harus pindah dijelaskan oleh sang alim dengan keadaan ilmu yang dia miliki sehingga sang alim yang diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-qamar sebagai bulan yang memberi cahaya yang memberi penerangan benar-benar memberikan penerangan kepada sang pembunuh ini ke sana kamu pindah ke sana agar taubatnya itu tidak kemudian terpengaruh oleh lingkungannya Tidak terpengaruh oleh kondisi masyarakatnya yang jelek Sehingga sang pembunuh akan kembali lagi berbuat kejelekan Maka untuk mencegah itu semua Sang Alim memerintahkan Meminta sang pembunuh ini untuk Keluar dari daerahnya. Dan pindah ke daerah dimana masyarakatnya baik. Itu diantara. Buah kebaikan dari adanya seorang alim. Ya. Seorang yang berilmu. Dan mengamalkan ilmunya. Maka yang hendaknya menjadi role model kita ya. adalah para ulama ya. bukan influencer apalagi influencer yang sifatnya keduniaan cuma mengejar popularitas influencer itu kan mengejar popularitas ya. banyak banyakkan follower ya Siapa yang banyak followernya, itu nanti yang akan keluar sebagai pemenang. Kenapa? Ya dunia periklanan akan merekrut dia. Ya, karena banyak followernya, sekian juta misalnya. Maka dunia periklanan, advertising ini akan merekrut dia untuk mengiklankan sebuah produk. Kenapa? Ya. Followernya sudah banyak ya. Makanya di dunia influencer itu kan macam-macam Bentuknya, macam-macam uh, tingkatannya ya. Ya. Follower Influencer dengan jumlah Pengikut ya. Jutaan pengikut Jutaan pengikut disebut sebagai mega influencer, nah, influencer dengan jumlah pengikut jutaan disebut dengan mega influencer, influencer dengan pengikut puluhan ribu disebut makro influencer. Hanya ribuan pengikutnya disebut mikro-influencer. Di bawah seribu namanya nano-influencer. Semakin kecil pengikutnya semakin tidak diminati oleh dunia periklanan. Jadi, pentingnya kita menjadikan ulama sebagai role model kita, sebagai panutan kita. Karena dari para ulama itulah kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan ilmu. Ya. Bagaimana mengamalkan ilmu tersebut sehingga dengan kapasitas ilmu, amal, dakwah yang dilakukan oleh para ulama, menjadikan keadaan masyarakat itu baik. Contohnya tadi, ya, yang saya nukil dari Suhae Al-Bukhari, bagaimana seorang ulama untuk satu orang saja itu diselamatkan. Maka kalau di satu daerah di situ ada alim ulama, maka daerah itu akan terjaga. Bismillah akan terjaga. Satu daerah yang di situ alim ulamanya senantiasa memberikan pencerahan senantiasa memberikan pengayaan keilmuan kepada masyarakatnya maka masyarakatnya di situ akan tertib akan tenang contoh untuk hal ini Imam Ahmad Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi oleh para fuqaha Baghdad Para fuqaha ini sudah sudah apa ya? Sudah ya, tidak tahan melihat situasi kondisi keadaan ya, Keadaan saat itu di mana penguasa begitu menekan kuat kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Ya. Untuk menanamkan pemahaman Al-Qur'an itu makhluk Nah, para fukoha Baghdad datang ke Imam Ahmad. Imam Ahmad ini pengikutnya banyak. Padahal waktu itu belum ada HP Android. Belum ada Medsos. Influencernya banyak. Followernya itu banyak. Sekali gerak, Bisa digerakkan masyarakat. Tapi Imam Ahmad tidak... Tidak kemudian terprovokasi oleh para fukoha Baghdad ini. Malahan Imam Ahmad memberi nasihat kepada para fukoha Baghdad. Ya. Untuk jangan sampai melepaskan baikat kepada penguasa. Untuk tidak kemudian mem memuntahkan darah kaum muslimin. Ya. Tidak menumpahkan darah kaum muslimin. Imam Ahmad memberi nasihat kepada para fukoha Baghdad. Ya, agar tetap bersabar. Ya. Nah, itu menunjukkan bagaimana peran ulama. Ya, yang dengan keilmuannya. Meredam. Keadaan masyarakat untuk tidak lebih. Tidak lebih rusak lagi. Sehingga darah kaum muslimin tidak tercecer, tidak tertumpah. Sehingga kondisi tidak kemudian chaos, terjadi anarkis, dan seterusnya. Itu peran ulama. Berusaha untuk meredakan situasi sehingga masyarakat itu... Ya, Kondisinya tenang, kondusif. Nah disitulah pentingnya kita memiliki ulama. Karena ulama itu adalah role model kita. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan role model itu? Baca. Baca. Baca. Banyak kisah para ulama yang bisa kita jadikan sebagai teladan. Yang bisa kita contoh peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para ulama. Ya seperti kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ditahan sampai khalifah berganti. Tiga, tiga khalifah ganti, Imam Ahmad masih di dalam penjara. Kalau ingin mencontoh kesabaran Imam Ahmad, baca kisah itu. Bagaimana kesabaran Imam Ahmad menghadapi fitnah yang terjadi pada masa itu. Sehingga dengan kita banyak membaca kisah-kisah para ulama, kita mendapatkan role model. Oh, begini kisahnya Imam Al-Barbahari ternyata. Nah, berarti kita sudah mendapatkan role model dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Atau para ulama zaman sekarang baca kisah riwayat hidupnya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya. Mungkin dari situ kita akan mendapatkan keteladanan dalam semangat tolabul ilmi. Ya. Sampai beliau terkunci di perpustakaan. Ya. Kan sempat. Asyid Muhammad Nasiruddin al-Albani Rahimahullah itu terkunci di perpustakaan. Karena dia sedang mengambil kitab dengan kursi-kursi yang tinggi itu. Nah, naik. Nah, dibaca di atas. Petugas perpustakaan dikira sudah tidak ada orang. Keluar. Kunci perpustakaannya. Padahal masih ada orang. Nah, artinya semangat untuk tolabul ilmi. Semangat untuk membahas ilmu. Itu kita dapatkan. Dari para ulama. Ya atau kita mendapatkan candaannya para ulama seperti misalnya candaan ashshah Muhammad bin Saleh al Utsaimin rahimahullah ketika menumpang sebuah taksi kemudian supir taksinya bertanya siapa engkau ashshah Muhammad bin Saleh al Utsaimin rahimahullah menjawab anak Muhammad ibnu Utsaimin Supir taksinya ketawa. Dikira main-main. Terus ditanya lagi ke supir taksinya oleh Asyik Ibn Faimin Rahimul. Siapa engkau? Dijawabnya anak Ibn Bas. Seh Bin Bas maksudnya. Seh Ibn Faimin, Ibn Bas tidak bisa lihat. Mana bisa nyetir. Itu canda. Artinya dari para ulama itu kita bisa melihat bagaimana bercandanya. Dari para ulama itu kita bisa melihat bagaimana semangat menuntut ilmunya. Dari para ulama itu kita bisa melihat semangat berkarya, menulis, dan seterusnya. Dari para ulama itu kita bisa melihat mereka bercengkrama dengan anak-anak. Ada kan ulama-ulama? Siapa itu? Saya lupa namanya. Ketika mengajari anak-anak kemudian diejek oleh orang yang lewat. Engkau ini ulama besar mengajari anak-anak. Dilecehkan. Ya. Itu. Ya. Karena mereka yang melecehkan itu tidak tahu anak-anak ini kan besok jadi besar. Kalau tidak sejak kecil diajari agama lantas kapan lagi? Jadi banyak sekali. Ya, role model itu kita dapatkan dari kehidupan para ulama. Karena itu banyak, perbanyak untuk membaca. Perbanyak untuk membaca. Kisah-kisah para ulama banyak. Dan kita bisa mengambil saripati dari kisah-kisah tersebut. Ya, misalnya disiar A'lamin Nubala, itu ada kisah-kisah ya, itu. Ya. Dan banyak kitab-kitab yang ditulis ya, oleh Ibnu Qasir misalnya. Nah dari situlah kita akan mengambil kesimpulan bahwasannya, Jangan kita jadikan influencer itu menjadi tolok ukur bagi kita. Apalagi dijadikan sebagai role model, sebagai sebagai teladan kita, sebagai panutan kita. Jangan sampai kemudian kita tergiur, oh fulan influencer dengan followernya sekian juta, saya ingin seperti itu. Rugi Statusmu sebagai seorang muslim Hanya dibeli dengan dunia seperti itu Sungguh rugi Sungguh rugi Kenapa demikian? Karena Kita melihat bagaimana Keadaan para influencer sekarang itu Ya keadaannya memang rusak. Mau ikut-ikutan rusak. Mereka bertitik tolak untuk mendapatkan dunia. Sedangkan kita bertitik tolak untuk mendapatkan akhirat. Dari sisi prinsip hidup sudah berbeda. Influencer itu untuk mengejar dunia. sedangkan kita untuk mengejar kehidupan akhirat, yang dengan mengejar kehidupan akhirat dunia pun bisa dapat. Sehebat-hebatnya orang meraup dunia masih kalah dengan dua rakaat solat kubliyah sebelum solat subuh, udah kalah. Betul tidak? kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua rakaat ya. ya. sebelum salat fajar dua rakaat itu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya lebih baik dari dunia dan seisinya kenapa lebih baik dari dunia dan seisinya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah karena dunia itu akan hancur dunia itu fana akan hilang, lenyap. Sedangkan dua rakaat, dua rakaat salat sunnah kau sebelum subuh itu abadi. Itu akan dipetik di akhirat nanti. Sehingga untuk apa mengejar sesuatu yang akan fana, sesuatu yang akan ditinggalkan oleh kita, sesuatu yang akan hancur? Untuk apa? Lebih baik kita mendapatkan yang dua rakaat sholat sunnah sebelum sholat fardu subuh. Karena itu yang akan nanti kita petik di hari akhirat. Itu makanya dua rokaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, dari situ kita mendapatkan bimbingan para ulama bahwasanya para ulama itu adalah role model kita. Ya. Sedangkan para influencer mengejar-ngejar dunia, mengejar-ngejar sesuatu yang akan fana, sesuatu yang akan ya, rusak dan tidak akan dibawa ke akhirat. Ya. Nasalullah salama. Kita memohon keselamatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Betapa Sebagai seorang muslim Luruskan pandangan kita Di dalam mencari sosok Figur Yang patut untuk diteladani, Yang patut untuk ditiru Jangan tertipu Jangan sampai diri kita tertipu. Na'udzubillah. Ya. Karena influencer punya pengikut sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Kemudian kita tertipu. Na'udzubillah. Jangan. Jangan tertipu. Sebanyak-banyaknya pengikut mereka. Itu sekedar dunia yang mereka kejar. Dunia yang mereka kejar Dan mereka akan menjadi budak-budak dunia Itu yang kita khawatirkan Maka Jangan jadikan influencer itu sebagai Sesuatu yang menjadikan diri kita Tergiur Kemudian merasa bangga Merasa takjub. Jangan Jangan seperti itu. Kenapa? Karena influencer itu diikuti itu bukan karena akhlaknya yang baik. Bukan karena akidahnya yang sahiha. Bukan karena keilmuannya. Bukan. Tetapi mereka itu diikuti oleh orang-orang yang... Coba perhatikan pengikut-pengikutnya itu. Hasil survei saja mengatakan, hasil survei para pengikut itu, ya, itu orang-orang yang berpendidikan rendah. Ya memang orang-orang yang berpendidikan rendah akan sangat mudah dipengaruhi. Apalagi dia tidak memiliki prinsip beragama. Prinsip dasar di dalam ilmu agama. Sehingga tidak bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak. Seakan-akan kalau influencernya sudah berkata begini a ah, Ikut A ah, semua Maka tidak jarang Influencer itu difungsikan Ketika terjadi Pemilihan legislatif Pemilihan pemimpin daerah Kan begitu Melibatkan influencer ya. Dijadikan sebagai Ajang untuk berkampanye nah, Maka Luruskan pandangan kita bahwasannya para ulama adalah sosok yang terbaik untuk kita jadikan sebagai role model kita untuk kita jadikan sebagai orang yang kita teladani dan lebih daripada itu merujuklah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah ya, contoh di mana keteladanan, ya, di mana ya, akhlak yang mulia itu ada pada diri beliau. Lakotkan alaikum fi Rasulillahi uswatun hasana. Sungguh pada diri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada uswah hasanah, ada contoh teladan yang baik. Maka, merujuklah kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada para sahabat, kemudian para tabi'in, kepada para ulama yang mengikuti mereka. Mudah-mudahan dengan itu, kita mendapatkan ya, keselamatan. Di dunia maupun di akhirat Dan hanya Merujuk kepada Rasulullah Sallallahu S.A.W Kepada para sahabatnya Kepada para tabiin dan kepada para ulama Kita akan mendapatkan Ilmu Yang dengan sebab itu Kita akan meniti di dalam Kehidupan dunia ini Dan akhirat nanti Menjadi sesuatu Menjadi sesuatu yang akan Menjadi sebab sesuatu yang akan menjadikan kita selamat di dunia maupun di akhirat. Dengan kita menjadikan Rasulullah SAW, para sahabatnya dan para pengikutnya termasuk para ulama, dijadikan sebagai contoh panutan kita. Wallahu a'lam biswab, subhanakallah mawabihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, stagfiru kawatubu ilaik.